Mitra Bisnis terkait dengan wacana tokoh-tokoh nasional yang menghimbau pemerintah untuk segera menghentikan pembayaran bunga obligasi rekap perbankan agar tak lagi membebani APBN, wakil ketua Komisi 11 DPR yang mengawasi bidang keuangan menyatakan, DPR akan melihat kembali masalah ini serta akan mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan yang dinilai merugikan keuangan negara tersebut. Untuk membahas seperti apa tanggapan Quickianghi atas pernyataan itu segera kita berbincang dengan Quickianghi. Baik Pak Kwik, apa pendapat Bapak atas pernyataan DPR tersebut? Bila nah, itu yang menjadi persoalan, waktu itu di DPR saya katakan langsung, saya langsung mengatakan saya tidak berani memberi pendapat, ini urusan hukum. Yang saya ketahui, saya dengar terus-menerus adalah bahwa kebijakan tidak bisa diadili. Nah, saya kan diminta oleh Kejaksaan Agung memberi penjelasan, yang saya jelaskan seperti ini. Beberapa kali diminta penjelasan, saya sesuai banyak. Ini nggak bisa diapa-apakan Pak dari staf kejaksaan aku tidak resmi ya kan di, di apa di memberi penjelasan nggak ngelama soal kayak diperiksa aja 6 jam 8 jam kan santai lalu menjadi ngobrol segala ya saya tanya ini nggak bisa diapa dia tidak di, di, di, ini kebijakan nggak bisa diadili di, susah. Nah Pak Kwik kebijakan itu muncul lantaran adanya saran serta desakan dari IMF. Lantas apakah mungkin IMF dijadikan pihak yang harusnya bertanggung jawab? Loh IMF tololnya bukan main, dan dan tolol dan bersalahnya itu sebelum melakukan saya berdebat. Pak, Pak IMF ketika itu kan pokoknya, pokoknya, pokoknya terus gitu. Nah ketika dengan saya, saya masih bisa menyiasati, misalnya penjualan bank saya katakan, oke okay, Anda memaksa bank ini dijual tidak lebih lambat dari tanggal sekian, tapi caranya akan mesti transparan dan lelang. Yaitu diumumkan bank ini for sale untuk dijual. Yang berminat memberikan penawarannya dalam amplop tertutup yang diserahkan kepada notaris Kartini Mulyadi. Karena ketika itu dipercaya oleh dua-duanya. MS percaya, pemerintah percaya. Kemudian saya sebagai menggo, saya katakan, saya memasukkan amplop tertutup yang isinya harga minimum. Nah, amplop itu dibuka rame-rame disaksikan banyak orang. Kalau penawaran tertinggi, lebih rendah dari harga minimum yang dimasukkan oleh pemerintah batal, tidak sedikit jual tunda 6 bulan. <tuh> Kita ulangi lagi, karena dalam benak saya dengan demikian nanti kan lambat laun membayar sendiri. Bukti sekarang juga bang bang. Demikian Quickyangi, Beni Rahmadi, Pas FM.